Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa industri mana pun anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio Pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A beraksi. Ya ada yang curhat dong, ada yang beraksi oh, ya yeah. Beraksi ya Bu ya, biar semangat ya Bu ya yeah. Kita ketemu lagi di Mama dan A Beraksi bukan Bekasi, ya. Ngomong dalam, Bekasi, ya. Orang parung kan pengen nonton juga, Bu. Ya, ya pagi hari ini kita akan sama-sama membahas ini tema yang uh, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ibu pernah denger nggak? Uh, rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi kalau kita ngeliat tetangga ngapain, perasaan kita iri aja, ya. Nah, di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas masalah tersebut. Dan kita akan ikuti uh, Tausia Mama tentang hati-hati, iri hati. ya silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Zikri hitat ma'innal qulubba bifadli hitub paru zhunub. Ashadu an la ilaha illallah al-khalikul ma'bud. Washadu anna Muhammad al-Rasulullah saripul ma'ud. Wasolawatullahi wasalamuhu ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'ripatihi wa man tabi'ahum bi'sanin ila yaumid Hati-hati, iri hati. Apa yang namanya iri hati? Penyakit hati yang ada dalam dada. Rasul bersabda. Inna pil jasadi muduh. Iza saluhat saluhat sa'iru jasadihi wa ida pasrad sa'iru amalihi. Wahwa kolbun. Sesungguhnya dalam tubuh seorang manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, seluruh tubuh menjadi baik. Kalau segumpal daging itu buruk, seluruh tubuh jadi buruk. Apa itu hati? Baik buruknya kembali kepada hati kita. Kita lihat. Ternyata hati itu ada yang sehat. Ada yang mati. Ada yang sakit. Kita lagi bercerita. Yang sakit Hati yang sakit Banyak jenisnya Iri, dengki, dendam Sombong, takabur Ini diantara penyakit hati Ada iri hati Saya yakin siapapun diantara kita Tahu apa sih yang dimaksud dengan iri hati Iri dengan kesuksesan Yang diperoleh oleh orang, orang lain Tidak suka melihat orang lain maju Tidak suka melihat Orang lain berhasil tidak suka melihat orang lain bikin rumah bagus. Beli mobil yang baru. Yang gelangnya sampai banyak dan seterusnya. Itu namanya iri hati. Kita dilarang oleh Allah untuk iri hati. Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa 32. Wala tataman naumah fadwalallahu bihibadukum ala ba'din. Lirijali nasibu mimak tasabu. Walil nisa inasibu mimak tasabna. Jangan kalian iri. Dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki mendapatkan bagian. Dengan apa yang dia usahakan. Perempuan mendapatkan bagian. Dengan apa yang dia usahakan. Kepada Allah kalian minta pertolongan. Jangan kata Allah iri. Lihat si Anu. Kok dia mah kuliahnya bareng. Kok duitnya banyak. Padahal mah dia sekandung. Tapi kalau dia sukses benar Allah mengatakan lirrijalinasibu mimma tasabu walinnisainasibu mimma tasabna laki-laki mendapatkan bagian dengan apa yang dia usahakan perempuan mendapatkan bagian dengan apa yang dia usahakan Kalau laki-laki belajar yang pintar laki-laki benar Kalau perempuan yang belajar yang pintar perempuan Laki-laki yang bekerja dapat duit laki-laki perempuan yang bekerja dapat duit perempuan kalau ibadah laki-laki yang dapat pahala laki-laki. Kalau ibadah perempuan dapat pahala perempuan. Ternyata yang namanya iri bukan hanya sekarang. Dari zaman dahulu kala manusia iri selalu ada. Anda lihat anaknya Nabi Adam. Kabil dengan habil iri. Lalu habil dibunuh oleh kabil adiknya, Karena iri mendapatkan isi yang lebih cantik. Dia tidak suka. Dari semenjak zaman dahulu kala yang namanya di hati ada. Tapi ini perbuatan yang sangat buruk. Anda lihat lagi sejarah Nabi Yusuf. Tahu kan anda? Tahu. Nabi Yakub punya istri dua. Jadi istri yang pertama punya anak sepuluh. Dan istri yang kedua punya anak dua. Yusuf dengan Benyamin. Ternyata ayah Yakub ini lebih sayang kepada Benyamin kepada Yusuf. Saudara-saudara dari istri yang pertama pada iri, Mereka bilang kita punya hak yang sama. Kita bunuh saja Yusuf ini. Biar perhatian ayah berpindah kepada kita. Tuh orang iri tega saudara seayah akan mereka bunuh gara-gara iri. Anda lihat dalam sejarah. Lalu mereka membawa adiknya yang seayah tadi ke hutan. Untuk berburu. Mereka masukkan ke sumur pakaian Yusuf. Dilumuri dengan darah kambing. Mereka lapor kayaknya dengan berdusta. Bahwa adik kami dimakan serigala. Pedas sudah menjaganya. Itu anak Rasul, Anak nabi. Apalagi kita manusia biasa. Ada iri tapi walau berat bagaimanapun. Rasa iri wajib kita hilangkan dalam diri kita. Buang jauh-jauh. Kenapa ada iri? Takut tersaingi. Karena sombong. Saya yang paling pintar tidak mau dikoreksi orang. Saya yang paling mulia tidak layak dihina orang. Saya paling tinggi jabatan tidak mau dikritik orang. Keputusan saya selalu benar. Itu perbuatan setan yang selalu membuat seseorang menjadi iri. Kalau kita melihat orang lain maju kenapa sih? Berusaha bareng dengan dia, melangkah dengan dia. Untuk sama-sama maju. Harusnya begitu. Harusnya kita optimis. Orang bisa, gue bisa. Begitu. Jangan orang berhasil berusaha untuk menghancurkan. Berusaha untuk melenyapkan bah ingin dia hilang. Kembali berpindah kepada saya. Jahat amat jadi orang. Sombong. Walatus so'ir haddal kalinnas walatamsipil ardi maroha. Jangan melengos ketemu orang karena sombong. Gue itu yang paling hebat. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Kenapa kita harus iri dengan orang lain? Orang yang iri dengan keberhasilan orang lain. Dengan kesuksesan orang lain. Dengan kemajuan orang lain. Artinya mereka tidak terima dengan takdirnya Allah. In kodro, segala sesuatu oleh Allah ditentukan takdirnya. Kewajiban kita manusia berusaha diiringin dengan doa maksimal tak korupil Allah. berikan kepada kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bukankah rukun iman ada enam? Rukun iman yang nomor enam apa? Pertaya Percaya kepada Kodok dan kodarnya Allah. Lihat oleh Ana Siti Hajar. Inna sofa wal marwata misailah. Kewajiban kita manusia di alam dunia berusaha maksimal. Sopah, marwah, sopah, marwah, sopah, marwah. Gagal, bangkit, gagal, bangkit. Artinya kalau ada kegagalan jangan terpuruk bangkit. Allah menyatakan dalam ayat ini kegagalan minimal tujuh kali. Diberikan oleh Allah. Sopah, marwah, jam-jam di sini. Artinya kewajiban manusia berusaha di sini dengan doa. Hasil usaha di sini. Bukan di tengah-tengah jam-jam -tengah -jam. antara sopah dengan marwah. Kalau Allah menyimpan sopa marwa jam-jam di tengah manusia sombong ini loh hasil saya, tapi oleh Allah sopa marwa jam-jam di sini biar manusia sadar hasil usaha itu hak prerogatif Allah. Makanya tetap kita takkorun ilallah dekat kepada Allah dimanapun kita berada yakin Allah akan memberikan pelindungan kepada kita semua. Ya. Yeah. Baik, itu dia Tosya Mama untuk tema kita tentang hati-hati, iri-hati. Setelah ini, ibu-ibu yang di studio silakan disiapkan pertanyaannya. Karena ada giliran ibu-ibu untuk bertanya. Namun sekarang kita harus break sebentar. Nanti kembali lagi tetap di sini. Di Mama dan A. Berhati-hati. Nih. yang weh, makanya seragam. Artinya hati kita udah pada bener. Nih. Di bidang seragam. Enggak, ini macuan putih doang. Heheheheh. Yang penting merah, merah putih Tuh senada Kenapa kaya ribut Maaf anda yang salah Kenapa anda tidak mau disaingi orang Artinya anda sombong Gue loh yang paling hebat Sorry Lady Ana yeah. Itu penilaian saya buat anda Ya yep.